kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa, apa kata ustaz apa kata ustaz dikatakan aadaul insan salasah musuhnya manusia itu ada tiga dunyahu pertama dunianya dia wa syaitanuhu setan wa nafsuhu dan nafsunya dia gimana caranya kita selamat daripada musuh kita yang berbahaya tiga ini fahtaris minat dunya bizuhdi fiha Lindungi kamu daripada musuh kamu dunia dengan cara zuhud daripada dunia jangan mau tertipu dengan dunia seadanya aja hidup di dunia musuh kamu itu akrab sama musuh ya masalah lama sudah selesai dah itu. kalau kamu kepingin selamat daripada Rayuan dunia yang zuhud daripada dunia Jangan ketarik dengan dunia Kelihatan bangunan yang indah Ah tanah ditumpuk Apa sih bangunan ini semuanya tanah kan Batu bata dari tanah Pasir juga dari tanah Semen juga dari tanah Kapur juga dari tanah Air juga dari tanah Eh ini bangunan ini adalah tanah jadi ditumpuk Kelihatan mobil yang mewah Ah besi aja dirakit itu Semuanya besi besi umplung Cuma bedanya ada mesinnya jalan gitu aja Suhut aja daripada dunia Punya mobil yang bagus tapi kakinya lumpuh Kaki sehat bisa berjalan Enggak punya mobil Milih mana kira-kira Ternyata kaki kita lebih mahal kan daripada mobil Punya rumah yang bagus Tapi komplikasi sakit semuanya badannya sehat wal afiat, rumahnya gede, milih mana ternyata badan kita lebih mahal daripada rumah ruangannya ber AC, tapi hatinya panas hatinya dingin, awannya panas kena sengat matahari, mana yang lebih enak ruangannya ber AC, tapi pikiran utang sana, utang sini urusan sana, urusan sini kepanasan di tengah jalan gak ada beban alhamdulillah anaknya sehat walafiat gak punya utang makan seadanya pecel teh ake kadang-kadang bisa sate bisa beli tapi gak boleh sama dokter darah tinggi coklat bisa beli gak boleh sama dokter kencing manis makannya harus tahu itu pun gak, gak boleh banyak-banyak kenapa asam urat, kolesterol karena itu kita ini sebetulnya dalam nikmat cuma kita enggak menghargai nikmat yang melekat pada diri kita. Kita menganggap sekitar kita ini adalah nikmat. Padahal diri kita ini sudah nikmat sebenarnya. Musuh kita yang pertama adalah dunia. Cara selamat daripada dunia yang zuhud daripada dun dunia. Yang kedua adalah setan musuh kita. Wahtaris minasyaitan bimukhalafatihi. Kamu harus melindungi diri daripada setan. Dengan kamu menentang aja kan saya se? Setan Gak usah dituruti setan di, di, ay, Atas itu so kecil lah itu Saya mau tanya Dibakar api yang besar Panas Dikasih api yang kecil mau kamu Kecil sedikit aja apinya Tak conyoknya eh, kamu Kamu gak mau Begitu juga Kamu diajak berbuat dosa Sama setan jangan mau dosa kecil, kecil tapi apinya sakit saudara karena itu kalau kamu kepingin selamat daripada setan, jangan nurut ajakan saya yang ketiga wah taris menanap sebitar kishahawat lindungi diri kamu daripada nafsu dengan meninggalkan syahwat kenikmatan dunia Syahwat ini kalau apa yang kamu perlukan bukan syahwah namanya melebihi apa yang kamu butuhkan itu adalah syahwat butuhnya kamu apa sih makan satu piring selebihnya syahwat perlunya kamu kan piring sama gelas mungkin wakul gelasnya ada 70 syahwat itu gelas untuk minum pakai yang model itu yang model ini harganya satu gelas 70 ribu yang di kebutuhan aja yang diambil jangan melebihi daripada kebutuhan Enggak ada perlunya. Maaf-maaf. Kalau Anda bangun WC perlunya untuk apa sih? Kan untuk berak. Untuk berak aja tuh 30 juta habisnya. Sama aja tempatannya, tempatan tempatnya tai, Saudara. Habis 2 juta sama habis 30 juta sama isinya. Kenapa harus cari yang megah-megah? Yang kamu makan apa sih? Yang kamu cari kan kamu kenyang. Masuk dalam perut sama aja jadinya Sate pohonnya gitu bentuknya Karena itu kalau kepingin kamu selamat dari nafsu Tinggalkan syahwat kesenangan-senangan itu Gak usah terlalu dituruti Jadinya jadi budak nafsu nantinya Kalau udah bisa melindungi diri ini insyaallah akan selamat dari badan Iya kan?